Setulur dari Bangkalan Madura Bagaimana punya kabar Mas bro, pak bro dan juga semuanya Baik Alhamdulillah Kita buka suasana acara di malam hari ini Dengan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah s y u k r o n untuk yang jawab ya season、ah ah kes ah、yang,、ja um、yang kesekian kalinya. Buat dulur-dulurku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, Bangkalan Madura, kompak selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Dan di Gebiar hiburan rakyat Dari Bangkalan Madura Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Anda Atas kehadiran Anda Yang di malam hari ini sudah meluangkan waktu Untuk bersatu Padu Dan juga bersenandung bersama Adila Atas nama keluarga besar Adila Di bawah Aswan Abah Haji Toto Sekalian Ubi Haji h n i Mengucapkan berjuta-juta terima kasih Atas kesempatan yang sudah diberikan Dan juga mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas sumbang s i h dari panjaran semuanya. Partisipasi dari panjaran semuanya. Di malam hari ini kita semuanya memohon sebuah keselamatan untuk kita semuanya dari Allah. Dan kita memohon ridha Allah kesuksesan dari Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih juga dari kepanitian a juga dari pihak daerah Bangkalan Madura. Yang sudah memberikan izin kepada kami m o t o r s u b a n a w u n Juga diucapkan banyak terima kasih dari Abah a j i t o t o k di malam hari ini. Untuk yang sudah ikut berpartisipasi dari air minum sai, water.、Ya. Hidup sehat, hidup bahagia. Satu yeryel dari saya, terima kasih banyak. Ojo Lali, untuk rekan-rekan dari Madura malam hari ini semuanya minum sai, water ya. p o r s i wena, murah. Dan untuk rekan-rekan ku semuanya Dari Bangkalan Madura terima kasih banyak Dari Bapak Keamanan atas kerja barengnya Juga support, juga pembackupan Dari Polres Bangkalan Dari Koramil Bangkalan Dan juga beserta jajaran yang sudah Siap siaga menjaga keamanan Di malam hari ini Semoga untuk jumpa kita di hiburan Rakyat Bangkalan Tetap disaksikan Dan juga dinikmatin Dengan benar-benar penuh kedamaian Amin, amin, amin Dan saya yakin bangkalan semuanya Tetap menjaga e ratali t silaturahmi Menjaga satu persatuan Dari segenap rekan-rekan pemuda Yang punya kawasan bangkalan Madura Dan terima kasih kerja bareng Di malam hari ini ada Kompak production Shoting o dari s a m p a n g dan Bangkalan Madura motoro Atas kerja bareng kita Warna、uh, kecerahan gambar anda sangat luar biasa sudah d i a k u i seluruh Nusantara Indonesia, Matur Sumpon Wun juga tergelegarnya adalah di Stadion Karapan Sapi Bangkalan Madura berkat kerja bareng dari Abah Sultan yang empunya Fuji terima kasih terima untuk Abah Sultan yang datang dari Sidoarjo Semoga kerja bareng kita bisa memberikan yang terbaik Untuk rekan-rekan semuanya Untuk d u l u r d u l u r Bangkalan Madura Yang di malam hari ini sudah berpartisipasi Dan Anda akan dihibur dari sederetan artisnya adalah Ada Diana Rosita Arneta Zulia Niken Ira Dewi Purnama Mona Lisa Aan Sema Arlida Putri タシャロスパラア n ィサランナウトアンバンカランマジュラ Dalam bahasa Madura adalah tretan. Apa itu tretan? Tuh saudara, oh tretan tuh saudara. Kalau Tasya itu c u b a h ya enggak, enggak, l o enggak apa. Apakah Latin Mas Andi? Loh, loh, loh, loh. <laughs> Kok tau? Ya, iya, aku ngerti sedikit sedikit. sedikit. <laughs> yuk, sama Adela. Yuk, a d e a l a l a l a l a l l a l パンキリカのデュカンデュ、ソーダラグ、バンカラン・マドラ、ア MC や、エドネシア、イエンタタパノディガン・カダマヤン、バラザマー・コンパクト・ダクション、バラザマー・フォッチ、アウデ a ー、バラザマー・ブレ a カー・ライテ i ング、ウドゥバンカラン・マドラ、キタコヤン・サマ・サマ、ディアナ・ラシタ・アテイ あのアンセマーであかたみあていら That's r i g h Kita goyang kembali untuk Anda bersama Kompak Production Shoting. Bersama Fuji Audorental untuk pasukan goyangku yang tetap dengan penuh kedamaian. Niken Ira Azela untuk dulurku dari bankalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama a d a l a ada Fuji a u d o r e n t a コン k o m production。Fuji juga Professional services。b a l i untukkan dia k o m p a k production yuk ya mas langsung aja mas lagunya cuk kasih kali spesial untuk anda semuanya malam hari ini rekannya satu-satu dong ngomongnya aku nggak d e n g e r jadinya ini tangi dia ya dengan lagu Terima kasih, dua tembang juga sudah anda lantunin di malam hari ini Dulur-dulurku semuanya untuk bangkalan Madura、Aha. Ayo,、Hah? ayo, maju, maju s a Lagunya t u n apa ini mas-mas cakep -mas semuanya? Jarang o y a n g Jarang o y a n g Yakin? Serius? n u s k u r a n i oke ブロマダイアンレクウェス・シュー・ラマドゥ a ブロ y ダ n アン e ク u ェス・シュー・ラマドゥブロマダイアンレクウェス・シュ u ラ a ド a ブロマダイアンレクウェ e シュー・ラマドゥブロマダイアンレクウェス・シュー・ラマド Diana r o s i ク a bersama a d ュー・ a untuk Bangkalan Madura。 Untuk Anda, dan kembali untuk p a n j e r i n g a n kita nikmati satu persembahan bersama Compact Production, bersama Fuji Audio. Untuk saudaraku pasukan goyang, kita goyang lagi, coy! Tasya! r u s m a n a a d i l a a d i l a h Akilah! Akilah! a k i a h a k i a h i k i i